Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ismul mu'rabu wal ismu al-mabniy. Ya, isim isim mu'rab dan isim mabni. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang isim mu'rab. Apakah itu isim mu'rab? Di sini dijelaskan bahwasanya isim mu'rab adalah Isim yang dapat berubah keadaan akhirnya disebabkan oleh adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Jadi sekali lagi, suatu isim dia dikatakan sebagai isim mu'rah apabila dia mengalami perubahan keadaan akhirnya hanya gara-gara Karena adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Ya, perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat dapat menyebabkan perubahan keadaan akhir dari suatu kata. Ya, perubahan di sini bisa berupa perubahan harokat. Sebagai contoh, untuk memahami isim mu'rab di sini kita lihat contohnya misalnya. Alkitabu jadi dun. Buku itu baru. Kemudian contoh yang kedua kita bawakan contoh Korotu alkitab. Aku membaca buku itu. Kemudian contoh yang ketiga kita bawakan filkitabikisosun. Baik. Nah, fokus kita pada kata alkitab. Di sini kalau kita mau jeli Ternyata kata Alkitab Pada kalimat yang pertama Dia berharokat domah Kemudian Kata Alkitab Pada kalimat yang kedua Yaitu pada kalimat korok tu Alkitabah Dia berharokat fathah Sedangkan pada kalimat yang ketiga Pada kalimat filkitab Biki sosun Alkitab di sini Dia berharokat kasrah Nah kita perhatikan pada kalimat yang pertama, Alkitab diletakkan di awal kalimat. Posisinya di awal dari suatu kalimat. Kemudian Alkitab pada kata yang kedua terletak setelah kata koraktu. Kemudian Alkitab pada contoh kalimat yang ketiga terletak setelah huruf jer. Nah, karena perbedaan letak ini, maka kata Alkitab, dia mempunyai keadaan akhir yang berbeda-beda Tergantung dari posisinya Untuk yang pertama diharukati dengan doma Untuk harukat yang apa? Contoh yang kedua dengan harukat fathah, Kemudian untuk contoh yang ketiga diharukati dengan kasro Nah isim-isim Yang dia bisa mengalami perubahan keadaan akhir seperti contoh di atas Ini dinamakan isim mu'rah Intinya apa? Intinya kalau suatu kata dia bisa mengalami perubahan akhirnya Dengan tanpa perubahan makna tentunya ya Maka kata tersebut dinamakan sebagai isim mu'rah Contohnya Alkitab Sebagaimana telah kita jelaskan Baik Nah perubahan Keadaan akhir dari suatu kata ini Dinamakan dengan al -Iqrab. ya. Jadi perubahannya dinamakan dengan Al-Iqrab Baik, untuk Iqrab dari Isim itu sendiri ya Iqrabnya Isim terbagi menjadi tiga Ada Iqrab Rafa, ada Iqrab Nasab, dan ada Iqrab Jer Baik, sedangkan Isim yang dia mengalami Erop ropa Yang Eropnya ropa Dinamakan isim marfo Kemudian yang isim Eropnya nasob Dinamakan isim mansob Kemudian Isim yang Eropnya jer Dinamakan dengan isim majerur Baik Sekarang kita rinci satu persatu Agar dapat memahami Pembagian di atas Baik Untuk isim marfo Apakah isim marfo itu di sini diselaskan bahwasanya isim marfu adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat dommah lalu kita camkan bahwasanya isim marfu adalah isim yang biasanya biasanya ya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat dommah memah dommah di sini ciri pokok dari isim Marfo, contohnya misalnya Muhammadun, Ustadun, Talibun. Nah, di sini kita perhatikan keadaan akhirnya diharokati dengan harokat dommah. Maka kita katakan kata Muhammadun, Ustadun, Talibun ini ketiga-tiganya termasuk isim marfo karena ditandai dengan harokat apa? Harokat dommah. Baik, kami kira sudah dapat dipahami dengan jelas. Sekarang, kita memasuki pembahasan isim mansub. Baik, apa itu isim mansub? Isim mansub adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat fathah. Jadi, isim mansub di sini, harokat akhirnya biasanya ditandai dengan Fathah, contohnya, Muhammadan, Ustazhan, Taliban Nah, ini kita lihat, dia berharokat fathah ya, Sehingga dia termasuk kelompok dari isim Mansub Baik, kemudian yang ketiga, isim Majurur Nah, isim Majurur adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat kasrah Contohnya misalnya Muhammadin, Ustadin, Talibin. Nah, semuanya ini termasuk kelompok isim majrur. Kenapa? Karena ditandai dengan harokat kasrah. Namun, sekali lagi, ini domah patah kasrah ini merupakan ciri pokok saja. Jadi, tidak semuanya ditandai dengan seperti itu. Misalnya, contoh misalnya untuk isim majrur kita telah belajar isim wa irul munsharif ya majrurnya tidak dengan kasroh akan tetapi dengan apa dengan fathah sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan atau pertemuan yang telah lalu sehingga maka perlu kita perhatikan